deze ini, belangen ini, Greja, Cathedral bepaalde Europa, ze beginnen te Tantang Tematema uh, -tema Hirzaman, thema's van de imam Mahdi, Nabisa, Turundi, turun di Suria Mereka berbicara tentang Dajjal dan dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa Semua itu mereka bahas Hingga banyak mereka yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam okay. Lewat eskatologi, kajian, -kajian akhir zaman. Kemudian, Tadi juga mengatakan terakhir, yeah, there is geen islamische terakhir, Er is is islam. Er is geen islam. Er is geen islam. islam. Er is geen islam. Er is islam. Er is geen islam. Er is geen itu dihabiskan semua kekuatan yang akan menjadi saingan mereka dan musuh mereka. Islam bukan penakluk tapi Islam pembebas. Di dalam surat Al-Baqarah 105 Allah Azza wa Jalla menyatakan A'udzubillah minasyaitonir rajim walauqad katabna fi az-zaburi mim al-ardha ibadiyasalihun dan sungguh kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur. Setelah kami tetapkan di lahul mahfuz. Bumi ini aku wariskan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Allah sebutkan yang soleh. Karena yang soleh pasti beriman. Maka jika ada orang yang aku beriman. Ucapannya sombong. Merasa benar sendiri. Dan menyalahkan orang lain. Jika ada orang yang beriman. Maunya memecah belah orang lain. Merasa benar. Maka tidak mau menerima nasihat orang lain. Menyakiti hati orang lain. Bahkan menzolimi orang lain. Berarti ada masalah dengan imannya Bapak-Ibu beramati Allah Jadi umat Islam itu pembebas Bukan penakluk Kemarin luar biasa Kita mendapatkan satu basyurah dari Allah Isyarat kebangkitan Islam Ya, Seorang presiden Turki Yang bernama Erdogan Recep Tayyip Erdogan Berani dengan berani mengatakan bahwa Sophia adalah warisan dari Muhammad Al-Fatih untuk muslim dunia. Kita tahu Muhammad Al-Fatih, nah kalimatnya Al-Fatih pembebas. orang-orang Byzantium Timur pada tanggal 29 Smilan, tidak salah Jumadil Ula. 857 hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi dan beliau memberikan surat mandat dalam apa surat yang ada kop suratnya Yayasan Muhammad Al Fatih bahwa Ayah Sofia adalah masjid bagi umat Islam maka ketika Turki Utsmani hancur 3 Maret 1924 Ya, Ayat Sofia dikembalikan kepada statusnya gereja, kemudian museum selama 86 tahun kurang lebih. Maka kemarin beberapa hari yang lalu itu sholat uh, sholat wajib lima waktu sudah dimulai dan hari kemarin hari Jumat itu sholat Jumat pertama. Ya. Dan lihat reaksi Eropa, terutama di reaksi Vatikan. Ya, Paus Fransiskus mengatakan kami bersedih atas apa yang terjadi pada Ayat Sofia. Kok dia sedih ketika Ayah Sofya kembali menjadi masjid? Kenapa dia bersedih ketika pengadilan, pengadilan tinggi Turki memutuskan bahwa Memberlakukan Ayah Sofya sebagai museum ilegal? Ayah Sophia adalah masjid bagi umat Islam Turki dan dunia Dia mengatakan bersedih, kok bersedih? Lalu apakah Paus bersedih ketika gereja-gereja di sudut-sudut Eropa dan Amerika Pangkru tutup mereka? Apakah beliau bersedih ketika gereja-gereja hancur tidak terawat? Kenapa beliau tidak bersedih ketika gereja beralih fungsi menjadi masjid? Dan kenapa beliau tidak bersedih ketika banyak jemaatnya yang masuk Islam kembali pada fitrohnya? Lalu kenapa giliran Ayah Sophia dikembalikan menjadi masjid? Dia bersedih. Bapak Ibu, karena Ayah Sophia simbol kemenangan dua peradaban manusia di muka lebih. Ketika Hagia Sophia dia berlakukan sebagai gereja itu simbol kemenangan Romawi atas umat Islam. Bukankah ini diperebutkan dalam pertarungan ideologi Bapak Ibu? Muhammad Al-Fatih berperang bukan atas nama Turki, tetapi berperang atas nama Islam. Bahkan jauh sebelum beliau lahir, Rasulullah sudah memberikan basyirah-nya. Simfani min ummati idza saluhan, subhatil ummah wa idza fasadan fasadatil ummah. Ada dua golongan golongen van de Jika dua golongen van dit is baik, goed, maka het is goed omhoog. Het is goed omhoog. Dan wanneer twee golongen dit is hancur, rusak, umat, dan het is Dan het is Al-ulamau wa'l-umera. Turki, walaupun dulu sekuler, bertahun-tahun mereka ada dalam hidup yang sekulerisme. Hedonis pernah terjadi di bumi Turki. Islam dilarang habis-habisan. Tapi ketika ada sinergi yang baik, ketika ulamanya baik, ketika pemimpinnya baik, maka apa yang terjadi? Ini yang kita saksikan sekarang. Tapi sebaliknya sebuah negara, walaupun mayoritas muslim, banyak ulamanya, mayoritas umat islamnya. Tapi jika ulamanya cinta dunia, jika fatwa ulamanya bisa dibeli dengan dunia, dan pemimpinnya zalim pada rakyatnya, maka jangan harap dia bisa seperti Kenapa yang inspirasi Erdogan sehingga berani seperti ini? Bapak-Ibu, yang pertama tadi adalah Muhammad Al-Fatih. Jauh, jauh sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan, Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembiranya. Di dalam hadis dari uh, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, La tuftahannal kostantiniyah, Fala da'amal amiru amiruha, Wala ni'amal jayshu jayshuha de hand van deze de Heilige die zijn in de Bijbel, die zijn in de di Grond, die zijn in de Bijbel, die zijn in de Heilige Grond, die zijn in de Bijbel, de Heilige Grond, die de Termasuk para sahabat berharap mereka lah orangnya. Ternyata tidak. Ketika dinasti Abbasiah melanjutkan kepemimpinan Islam atau dunia banyak Khalifah, hampir semua Khalifah mereka berharap mereka lah orangnya. Berlomba-lomba beribu ribu pasukan berharap itulah mereka. Ternyata tidak juga. Baru 854 setelah wafatnya Rasulullah lahirlah orang yang disebutkan Rasulullah Muhammad al Fatih. Di usia yang ke-22 tahun beliau membebaskan 21 negara, Bapak Ibu. Usia 22 tahun membebaskan 21 negara. Lah, yang bisa dilakukan pemuda 22 tahun hari ini, apa Bapak Ibu? Ini Muhammad Al-Fatih usia di saat remaja kita galau, di saat remaja kita tawuran, di saat remaja kita kecanduan dengan TikTok, kecanduan dengan Mobile Legend. Justru beliau menjadi pembebas bumi. Dua pertiga dunia dikuasai oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al Fatih. Inilah yang menginspirasi Erdogan. Ada hadis lainnya juga bahwa ternyata akan ada momen yang kedua kali di mana Konstantinopel akan dikuasai oleh Banirum, Eropa. Saya memandang bahwa apa yang dilakukan Erdogan, manuver yang dilakukan Erdogan ini akan memicu Perang Dunia, di mana apa yang disebutkan Rasulullah sepertinya akan terwujud, yaitu bergabungnya Eropa di dalam satu persekutuan besar yang jumlahnya satu juta orang, itu akan menyerang Turki. Homia stami odah tahta samadin oroyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka bergabung dalam di bawah 80 panji bendera, artinya satu bendera satu negara. Wali Khalid Roiyatin ista ashara alaf judud Satu bendera 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 12.000 natus 80 960.000. Artinya 1 juta pasukan salib akan kembali menguasai Konstantinopel. Ya, ini merupakan puncak pertarungan di mana teknologi digunakan. Orang-orang menyebutnya armageddon di mana Turgi akan jatuh kembali kepada Eropah Bani Rum. pertanyaannya Erdogan jika memang ini terjadi di masa kita ini lalu kemana Erdogan apakah beliau Syahid ataukah beliau bergabung dengan Hamas yang jelas beliau bercita-cita untuk menguasai merdekakan Al-Aqsa